Assalamualaikum Saudaron Berita Malam Edisi Hari Ini Jumat 5 Mei 2017 Dibacakan Ardian Syah Polres Aceh Pengedar Narkoba Kasus Dugaan Penglidi Puskesmas Juluk Masih Didalami Tahun Singkil Terseret Ombak Akibat Cuaca Buruk Seperti Juga Sajian Berita Menarik Lainnya Yang Telah Dirangkum Tim Newsroom Tamb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 Terlun Satuan Narkoba Polres Aceh Tamiang meringkus pengedar narkoba bernama Abdurrahman, 46 tahun, warga desa Alur Cucur, Kecamatan Rantau, Aceh Tamiang. Polisi menyita barang bukti berupa 21 bungkus sabu-sabu seberat 1,4 gram. Kasat narkoba Polres Aceh Tamiang, Ibtu Wijaya Yudhistira Putra, mengatakan tertangkapnya pengedar narkoba ini dari informasi warga. Unit Sat Narkoba langsung melakukan penyelidikan. Setelah memastikan keberadaan tersangka, Abdurrahman unit sat narkoba yang dipimpin kasat narkoba Ibtu Wijaya langsung melakukan penggebekan dan penangkapan terhadap tersangka. Saat ditangkap tersangka sempat berusaha melarikan diri, namun berhasil ditangkap oleh petugas yang telah disebar di sekeliling rumah tersangka. Bahkan polisi sempat melepaskan tembakan peringatan. Dalam penggeledahan di rumahnya, polisi menemukan 21 bungkus sabu seberat 1,40 gram. Kini tersangka dan barang bukti diamankan ke Mapolres Aceh Tamiang untuk penyidikan lebih lanjut. Darlun Ketua Pelaksana Tim Saber Pungli Aceh Timur, Kompol Charlie Saputra mengatakan kasus dugaan pungutan liar yang dilakukan Bendahara dan Operator Puskesmas Julu Aceh Timur berinisial MS 35 tahun dan F 32 tahun terhadap pegawai PNS-nya masih terus didalami. Ia mengatakan Bendahara dan Operator Puskesmas Julu telah diperiksa. Hasil pemeriksaan keduanya mengakui memotong 15 persen uang jasa medis PNS yang diklaim dari BPJS. Alasan memotong uang tersebut untuk dibagikan kepada 94 orang anak bakti di puskesmas tersebut. Namun dari 65 PNS yang mendapat jasa medis dari BPJS, baru 24 orang yang menandatangani persetujuan. Sehingga kasus ini belum bisa dikatakan pungli. Kasus ini baru memenuhi unsur tindak pidana pungli apabila si PNS tidak menerima haknya dipotong. Meski demikian, Saber Pungli akan memeriksa tenaga bakti untuk memastikan apakah benar mereka menerima uang tersebut. Darlun M. Rais, penduduk Haloban, Kecamatan Pulau Banyak Barat, Aja Singkil, sempat dilaporkan hilang akibat cuaca buruk yang melanda lautan di wilayah tersebut. Namun setelah dilakukan pencarian yang hilang hanya perahunya akibat terseret gelombang besar, sementara korban selamat setelah berlindung di Pulau Pinang. Taufik, anggota DPRK C. Singkil asal Pulau Banyak Barat, mengatakan sebelum hilang perahu milik M. Rais diikat di dekat Pulau Pinang agak ke tengah laut agar tidak terbentur pasir ketika terhempas ombak. Sementara pemiliknya M. Rais berlindung di Pulau Pinang, tiba-tiba perahu milik Rais hilang terseret gelombang. Menurut Taufik, seharusnya pada Kamis 4 Mei M. Rais sudah pulang ke rumah di Haloban, namun ia bertahan di Pulau Pinang karena perahu sudah hilang terseret gelombang. Kondisi itulah membuat warga sempat mengira Rais hilang, tetapi setelah dicek ternyata hanya perahu yang hilang. Cuaca buruk yang melanda wilayah laut dan darat Aceh Singkil sejak dua hari terakhir. Di laut, ombak besar terus menggelora sehingga nelayan tidak bisa mencari nafkah ke laut. Darlun meski telah dinyatakan lulus ujian CPNS pada 2017, sebanyak 376 pegawai tidak tetap bidan dan tenaga kesehatan di PD belum menerima keputusan atau SK. Sementara masih menunggu SK yang diproses oleh masing-masing badan kepegawaian Kabupaten Kota diterbitkan. Kepala Badan Kepegawaian dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia PD Mukhlis, mengatakan SK, CPNS, Bidang PTT masih diproses di BKN. Selama proses pengurusan SK, gaji para tenaga kesehatan tetap ditanggung oleh Kementerian Kesehatan. Setelah adanya SK dari BKN kepada BKD nantinya yang bertanggung jawab pembayaran gaji pegawai tersebut bersumber dari dana daerah asal CPNS. Oklis mengatakan agar calon pegawai tidak terpedaya oleh oknum yang melakukan pungutan liar karena BKPSDM tidak meminta dana apapun untuk pelayanan administrasi. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Udarlun Dinas Pertanian dan Pangan Pilih Jaya mengolah sebanyak 8.750 hektar lahan persawahan untuk penanaman padi pada musim tanam gadu 2017. Program pengolahan tanah ini ditargetkan tuntas akhir Mei, sehingga jadwal Juni dapat dilakukan penanaman secara serentak. Dinas Pertanian dan Pangan Pidijaya Jaya, Muzakir Muhammad mengatakan untuk program pengolahan tanah pada musim tanam gadu tahun ini, pemerintah telah mengalokasikan dana Rp3,5 miliar melalui dana otonomi khusus. Dinas Pertanian menargetkan pengolahan tanah 8.750 hektar yang tersebar di 8 kecamatan. Dalam setiap hektar pengolahan tanah Dinas Pertanian juga mengalokasikan dana Rp400.000. Itu sudah termasuk biaya operasional yang mencakup biaya operator, bahan bakar minyak, dan biaya agen. Galon Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM) Aceh menemukan ribuan kosmetik ilegal di berbagai kota kabupaten di Aceh. Ribuan kosmetik ilegal ini ditemukan petugas saat melakukan operasi di Kabupaten Aceh Utara, Biren, Kota Banda Aceh, dan Langsa. Kabupaten Pemeriksaan dan Penyidikan BBPOM Aceh, Dr. Andres Hasbi mengatakan, pada razia kali ini petugas hanya menyasar kosmetik dan obat tradisional yang diperjualbelikan tanpa izin. Hasbi mengatakan di Aceh Utara ditemukan 990 kemasan dari 75 jenis kosmetik, Di Biren, 910 kemasan dari 71 macam, sementara obat tradisional ditemukan 598 kemasan dari 6 jenis. Untuk kota Banda Aceh ditemukan 1.421 kemasan dari 96 jenis kosmetik, sedangkan di kota Langsa belum dijumlahkan karena petugas masih dalam perjalanan menuju kantor di Banda Aceh. Darlun Pol Dariau memperkirakan paling sedikit 200 tahanan di rumah tahanan Sialang Buku, Pekanbaru, Riau kabur. Sebagian besar tahanan yang kabur merupakan kasus narkoba. Kabit Humas Pol Dariau, Kombes Guntur Aryo Tejo mengatakan dari 200 yang kabur selain tahanan kasus narkoba, juga ada tahanan lain yang terlibat tindak pidana umum. Menurut Guntur, sementara ini diperkirakan sudah ada 120 tahanan yang berhasil ditangkap. Diperkirakan masih ada tahanan lain yang belum berhasil ditangkap. Tugas masih berusaha untuk mencari mereka Direktur Jenderal Permasyarakatan Kemenkumham I Wayan Kusmian Tadusa Mengatakan tahanan kabur setelah sebelumnya menyampaikan tuntutan berupa soal fasilitas di rutan Rutan yang disesaki 1.870 tahanan sebenarnya hanya punya daya tampung 300 tahanan Selain overkapasitas penghuni rutan juga memprotes pungli di rutan Dari Newsroom Seram Tanjung Permai, sekian berita malam edisi Jumat 5 Mei 2017. Berita pagi Seram BFM bisa Anda dengarkan kembali pukul 7.00 di Indonesia Barat. Berita malam ini juga bisa Anda akses di situs internet www.serambfm.com, polo juga titel X Seram BFM. Badan,